apa yang salah dengan manajemen perkeretaapian di Indonesia, sehingga tingkat kecelakaannya relatif cukup tinggi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowirio. Pak Bin, bagaimana komentar Anda? Kan kereta api itu merugi terus. Ya. Menurut saya, nomor satu, manajemennya itu harus profesional. Kalau mereka itu bisa menghasilkan uang, ya agar digaji juga sesuai dengan prestasinya. Jadi jangan sampai manajemen itu uh, KKN lah dengan dengan uh, saudaranya ini, anggota partai lah ini. Tapi bikinlah supaya manajemen itu benar profesional. Uh, ini bisa dibuktikan juga dengan misalnya Garuda. Garuda sekarang kan jauh lebih baik daripada dulu. Nah itu menurut saya nomor satu pimpinannya. The top man itu yang paling berpengaruh. Baru kita ke bawahnya gitu loh. Kalau setiap kali ada kecelakaan, lalu orang yang kecil dikorbanin, apa ya benar? Mungkin dia salah, mungkin dia salah. Tapi kan belum tentu kesalahannya 100% ada di, di orang kecil itu kan. Nah itu yang harus kita lihat gitu loh. Mungkin nggak bisa sepenuhnya jadi perusahaan yang profit-oriented karena kereta api kan juga mengemban misi pemerintah. Ya, kalau menurut saya, ya itu bagaimanapun juga perusahaan itu... Kalau misalnya disuruh mengemban suatu misi, ya disediakan datanya dong. Kalau misalnya disuruh mengemban suatu misi, tetapi dananya tidak dicukupin, ya itu, itu itu sama juga menjerumuskan orang lain ke dalam satu lubang gitu. Jadi kalau memang e, perkeretaan itu mendapatkan suatu misi, ya nggak apa-apa. Kan sama seperti yang ada subsidinya, tapi subsidinya jelas gitu loh. Jadi pemerintah nuntut banyak tapi support dana kurang ya pak? Ya, saya, saya pikir kompleksnya begitu ya. Jadi bukan hanya di uh, ya, ya. tapi uh, ini dari uh, departemen perhubungan dan dan dan pemerintah lah ya. Bahwa uh, mau murah saya, saya uh, setuju ya, tetapi pemeliharaan kan harus ya. karena kalau ada kecelakaan-kecelakaan seperti begini apa juga pemerintah nggak keluar ruang. nih kan? Plus nyawanya yang hilang gitu. Demikian Bintoro Citrovirio dan saya Rizal Andika.